Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursaleen. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahi al 'azim Saudara-saudara kaum muslimin terutama teman-teman remaja dan para pemuda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 Sampai menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya. Sampai kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang notabene menaungi kehidupan di dunia ini. Kita mengadakan berbagai macam pilihan.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 Hadiran hadirin hadirat yang saya hormati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubdus sahawati binan nisa. Yang artinya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 tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik dan cinta ini pun juga bisa memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya apabila cinta itu ibarat setetak pembun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya beberapa ragam bunga-bunga yang harum, semerbak, indah, mewangi, sedap dipandang, menebar rasa aman, damai, sentosa dan begitu selanjutnya. Tetapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak akan tumbuh di sana selain ciri memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya. Maka cinta semacam itu tidak akan memberi dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan membicarakan cinta dalam artian positif.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 boleh jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga. Kalau hati sudah diliputi rasa cinta. Segalanya akan merasa lebih indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua cinta itu adalah energi. Melahirkan dorongan dan semangat yang lemah bisa menjadi kuat. Yang takut bisa menjadi berani. Dan yang jauh bisa terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga. Bahwa cinta adalah pengorbanan sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban jangan bercinta. Hadirin hadirat rahimahumullah. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, umpamanya yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan agama akan terasa lebih indah. Salat akan jadi indah. Puasa akan jadi indah. Tadarus Al-Qur'an akan jadi indah. Dan seterusnya. Begitu sebaliknya. Jika kita cinta kepada seorang gadis. Apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah. Lenggang menggongnya terasa indah. Suaranya merdu badannya kelihatan seksi atau indah. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan, karena dasarnya sudah cinta, cinta membawa keindahan. Yang kedua cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama,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 Memberikan energi dan membutuhkan pengorbanan. Hadirin hadirat rohima kumuk. Kiranya sampai di sini dulu urayan dari saya dari awal hingga akhir banyak kesalahan ataupun kejanggalan. Mohon maaf dan mohon dimaklumi akhir kata ihdinash shirotal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh